Mitra bisnis, sekitar 40% atau 1,5 juta ruang kelas sekolah di Indonesia dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan. Sebagian ruang tersebut malah sudah tidak layak pakai dan bahkan bisa membahayakan para murid. Sementara itu, sekitar 80% guru SD dianggap tidak layak karena pendidikannya tidak layak dan belum lulus sertifikasi. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan karena salah satu syarat utama majunya sebuah bangsa adalah menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan Menteri Pendidikan Wardiman Joyo Negoro. Pak Wardiman, bagaimana komentar Anda? Pendidikan itu memang merupakan public service ya atau pelayanan umum dan dalam undang-undang ada. Sehingga pemerintah perlu menyediakan dan sudah menyediakan. Jadi pemerintah sudah menyediakan. ただ、私たちの皆さんは、私たちーサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、プロデューサは、私たちのプロサーは、私たちのプロデューサーサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちューサロデューサーは、私たちのプロデューサーは、私たちのプ Ini sangat relatif Biaya pendidikan itu dimana-mana sama Di Amerika, di Jerman, di Jepang, Filipina, Singapura maupun di Indonesia Yang berbeda di sini adalah daya ekonomi Daya beli dari masyarakatnya Contohnya seperti apa Pak? Misalnya di luar negeri, SD, seorang murid itu misalnya memerlukan dua ratus ribu per bulan biaya. Kalau di luar negeri, itu semuanya ditanggung oleh pemerintahnya. Nah, di kita tidak bisa sehingga harus ditanggung orang tua. はいにーら、やんむんぶわっそあらんたり。ディコタ、みさに。あたし、コラ、ヤンバグヅ、グヅ、ギドバグヅ、チュコップ、コーン、バイヤー、ティング、ギスカル、ドジュタ、プルフラン。たぴー、バレッギャ、シャスオーラン、ニャン、ディディザ、アト、ディカン、アト、ディハト、エスディナイト、ムパッキロメー、サペスプキロメー。やいと、サママーハニャド、カラアナキャン、ハロジャラン、メノジュースコライト。 Di kota tidak tercapai karena kantongnya kurang, sedangkan kalau di desa atau di daerah terpencil tidak tercapai karena penyediaan SD-nya itu sedikit sekali. Untuk SD dan SMP semestinya subsidinya 100%. Idealnya bahwa Indonesia belum bisa sekarang ya kita terpaksa gigit jari lah ya. Tapi mestinya SD sama SMP itu 100% adalah oleh pemerintah. SMA ke atas dan sebagainya, pemerintah membantu tidak seratus persen, tetapi yang seperlunya dalam hal ini adalah beasiswa. Kenapa Pak banyak guru SD kita yang disebut tidak memenuhi syarat? Kita membangun sekolah, ya waktu itu jumlah guru yang memenuhi syarat sedikit, jadi guru yang SMA pun diterima gitu. Nah sampai keluar peraturan, ya, guru itu harus SMA plus dua tahun. Nah ternyata. トピアンスブラックスセンヤモンシャラティトタピアンスブラッセンシュダンアジャルシュダンジャルタピタロキタモンニンカタナギモトゥレリパダランキタムトゥレリギザーリスティティンカジャンマーヤンスカライトビシャグトゥムアジャルリッツアナプラフィクナンバハイバーランムトゥプラジャランハスナイプラティムトゥグルポンハスナイドル Demikian Wardiman j o y o Negoro dan saya Rizal Andika.